Bismillahirrahmanirrahim Sebagaimana kita maklum Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci ramadhan Kita tahu bahwa kewajiban kita di bulan ramadhan yang paling utama adalah Berpuasa ramadhan Ketika kita mendapatkan perintah berpuasa Ramadan, kita tidak boleh merasa berat sedikit pun. Tidak boleh merasa berat. Karena kalau ibarat barang, ibadah puasa ini bukan barang baru. Sama dengan salat. Salat juga bukan perintah yang baru. Jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada perintah salat. Jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada perintah berpuasa. Itu sebabnya ayat yang populer berkaitan dengan ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi rajim. Ya amanu kutiba Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang sebelum kamu itu Sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang sebelum kamu Jadi puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Tapi sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum Nabi Muhammad Dari generasi ke generasi la'allakum tattaqun agar kamu bertakwa. Oleh karenanya puasa ini kebutuhan. Karena kebutuhan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita berpuasa, manusia akan mewajibkan sendiri. Karena kebutuhan. Ramadan itu artinya membakar. pembakaran itu kan diperlukan ada orang secara fisik melakukan pembakaran pada tubuhnya apa yang dia lakukan? berolahraga misalnya dia berolahraga siapa yang nyuruh olahraga? siapa yang mewajibkan olahraga? dia berolahraga untuk pembakaran apa? oh pembakaran lemak misalnya Bahkan ada aplikasinya Di handphone Orang bisa berjalan Berapa kilo Nanti berapa pembakaran Yang sudah dilakukan dengan jalan Seperti itu Jadi kebutuhan itu Membakar lemak secara fisik Biar supaya orang sehat Sekarang secara rohani Yang dibakar apa nah, Yang dibakar itu dosa Sebab kalau orang berbuat dosa itu nanti secara fisik secara mental secara rohani dia menjadi tidak sehat nah, dia tidak sehat kalau dia tidak sehat itu nanti tidak antusias untuk beramal soleh nah sekarang kita tidak boleh merasa berat atas perintah berpuasa Ramadan. sebab apa Kalau kita mau banding-bandingkan Puasa kita dengan generasi terdahulu Puasa kita jauh lebih ringan Maka pada kesempatan ini akan kita bahas Bagaimana puasanya orang dulu Yang pertama Itu dulu ada Nabi Namanya Nabi Daud Nabi Daud itu Beserta umatnya Itu puasanya 6 bulan dalam setahun Puasanya 6 bulan dalam setahun 6 bulan ini pun nggak dari bulan pertama sampai bulan ke-6 Atau tidak dari bulan ke-7 Sampai bulan ke-12 Tapi sepanjang tahun Yang sepanjang tahun itu Cara berpuasanya diselang-seling Sehari puasa Sehari tidak, terus begitu. Ada saat panas, ada saat musim dingin dan seterusnya. Kalau di kita puasa ini ayam, mamak, cuma beberapa hari yang disebutkan di dalam surat Al Baqarah ayat 184 ayam, mamak, Puasa kita beberapa hari saja. Bahkan kata Wahbah Zuhaili. seorang ulama dari Suriah, di dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir, beliau menyatakan, puasa terbatas beberapa hari tertentu, yang sedikit jumlahnya, hanya satu bulan dalam satu tahun, yang hitungan satu bulan itu, kalau enggak 29, 30 hari, dan ia biasanya berlalu dengan cepat, rasanya begitu cepat karena hari-hari bulan ramadhan penuh berkah berlimpah kebaikan itu jadi ramadhan ini puasanya nggak lama, beberapa hari sudah beberapa hari sebulan itu pun terasa begitu cepat nggak terasa udah seminggu puasa gitu orang bilang nggak terasa udah mau lebaran gitu Jadi puasanya 6 bulan dalam setahun. Ini disebutkan di dalam hadis. Di dalam hadis riwayat Bukhari, ahabbu shalah ila Allah shalat Daud alaihi salam. Sebaik-baik salat di sisi Allah itu adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Wa habbus sebaik-baik puasa itu adalah puasa Daud. wa lail adalah Nabi Daud itu tidur di pertengahan malam. Jadi Nabi Daud itu dulu berserta umatnya itu baru tidur jam 12 malam. kalau kita tidur jam berapa? Nah, jadi dia tidurnya tengah malam wa yakumu sulusahu wa yanamu sudusahu dan beliau sholat di sepertiga malam jadi udah tidur di tengah malam sepertiganya udah sholat yang dimaksud sepertiga malam itu malam dibagi tiga waktu malam itu kan dimulai dari maghrib sampai subuh itu yang disebut malam maghrib sampai subuh jadi kalau bapak bangun tidur jam 1 itu masih malam jam 2, jam 3 masih malam meskipun kata penyiar sudah selamat pagi itu salah tuh bukan selamat pagi, masih selamat malam malam itu dimulai dari maghrib diakhiri subuh Nabi di daud itu tidurnya pertengahan malam jadi kira-kira jam 12 nah kalau malam dibagi tiga berarti dari maghrib sampai subuh itu berapa jam katakanlah 12 jam 12 jam itu berarti dibagi tiga Jadi 4 jam 4 jam Atau 3 jam setengah nah, Jadi katakanlah Jam 10 jam 10 malam Itu sepertiga malam pertama Jam 10 Kan dari jam 6 sampai jam 10 Itu 4 jam ya Itu sepertiga malam pertama Jam 10 sampai jam Satu setengah dua Itu sepertiga malam Kedua Atau jam 2 lah maksimal nah, sepertiga malam ketiga itu berarti dari jam 2 sampai e, setengah 5 sampai subuh malas setengah 2 eh, jadi, jam 12 Nabi Daud baru tidur, setengah dua udah bangun untuk sholat kalau kita jam 12 baru tidur, itu bangunnya jam berapa? Nah, orang udah bubar dari sholat subuh dari masjid baru bangun bahkan ada yang Matahari terbit baru bangun. Kalau Nabi Daud itu setengah dua udah ti, udah udah ti, udah bangun dan melaksanakan sholat. Kemudian dan tidur lagi di seperenamnya seperenam malam. Jadi seperenam akhirnya itu. Jadi maksudnya sebelum subuh beliau jeda dulu istirahat. ada Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa hari berikutnya jadi Nabi Daud itu dulu puasanya sehari puasa, sehari tidak seumur-umur dulu ada seorang sahabat Nanya, Ya Rasul Selain Ramadan puasa apa lagi Yang bisa kami lakukan Kata Nabi, kamu bisa puasa Tiga hari di pertengahan bulan Kami masih sanggup Ya Rasul, lebih dari itu ada nggak? Ada, kalau begitu Kamu boleh puasa Senin, Kamis Kalau Senin, Kamis itu kan kira-kira eh, Delapan hari Dalam sebulan Kami masih sanggup ya Rasul Lebih dari itu ada enggak? Kata Nabi ada Kalau begitu puasanya Nabi Daud Sehari puasa sehari Tidak Jadi kira-kira 15 hari berpuasa Lebih dari itu ada enggak ya Rasul? Boleh enggak? Kami sanggup lebih dari itu ada enggak? Mungkin kalau bahasa iklan Yang lebih mahal ada Itu kalau bahasa iklan. Jadi tidak ada lagi puasa Daud itu yang paling abdol. Tidak ada puasa yang lebih abdol dari puasanya Nabi Daud itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kita tidak usah merasa berat untuk puasa Ramadan karena puasa kita jauh lebih ringan kalau kita bandingkan dengan puasanya Nabi Daud. Itu yang pertama Yang kedua Puasanya orang dulu Dan ini berlaku di awal-awal Nabi dan para sahabat berpuasa Itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri Meskipun pada malam hari Meskipun malam tidak boleh hubungan suami istri Kalau sekarang kan boleh. Kalau dulu tidak boleh. Makanya dulu para sahabat. Kalau sudah memasuki Ramadan. Di awal-awal ya. Ketika memasuki Ramadan. Mereka tidak mendekati istri. Khawatir jadi. Ingin melakukan hubungan dengan istri. Cuma namanya orang. Meskipun sudah berusaha. menjauhi istri tidak melakukan hubungan dengan istri tetap saja keinginan, godaan untuk berhubungan dengan istri itu ada maka waktu itu Umar bin Khattab hilaf dan tidak bisa menahan hasratnya maka Umar bin Khattab melakukan hubungan dengan istrinya keesokan harinya dia menemui Nabi dan bercerita kepada Nabi Ya Rasul, saya semalam melakukan hubungan dengan istri bagaimana ini? maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat 187 surat Al-Baqarah Oh hilla lakum lailata siyamir rafatu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri Jadi sejak itu boleh tuh Tadinya enggak boleh sejak itu sejak kasus Umar Boleh hubungan dengan istri Dibolehkan oleh Allah Dihalalkan pada malam hari Kamu melakukan hubungan dengan istri Mereka pakaian bagi kamu Kamu juga pakaian bagi mereka Mereka pakaian bagi kamu Kamu juga pakaian bagi Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa'ankum Allah tahu Allah tahu bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu Allah tahu Kalau sebulan Ramadan kamu nggak dibolehkan hubungan dengan istri, kamu tidak mampu menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu. Apa yang sudah terjadi pada Umar bin Khattab itu diampuni oleh Allah, nggak apa-apa dan memberi maaf kepadamu dimaafkan. Maka sekarang campurilah mereka. Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Silakan mulai sekarang malam boleh, siang saja yang tidak boleh. Carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Istri itu sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Kalau yang bukan istri, mau siang, mau malam, mau Ramadan, bukan Ramadan tetap aja nggak boleh, nggak halal. Karena seks itu halalnya cuma satu Apa? Akad nikah Untuk halalnya seks caranya cuma satu Akad nikah Seks tidak jadi halal karena suka sama suka Itu seringkali kalau orang suka sama suka nggak ada delik hukumnya di negeri kita Nggak bisa dituntut ke pengadilan Kecuali kalau jadi memperkosa kan gitu, kalau memperkosa tuh kan lakinya suka perempuannya nggak suka, maka bisa dituntut. Tapi kalau suka sama suka nggak ada delik hukumnya. Ada nggak orang di penjara gara-gara berzina? Karena suka sama suka? Enggak. Seks tidak menjadi halal dengan cara bayar. Yang bayar ya. ada enggak? Apa jadi halal kalau karena udah bayar? Tidak. Mau 100.000, mau 100 juta. Tidak halal tetap. Kalau makan makan di warteg meskipun belum bayar halal nggak? Belum bayar. Kan bayarnya belakangan. <guluh> kalau di warteg kalau di restoran-restoran barat bayar dulu ya restoran Indonesia ngikut-ngikut juga nah, kita mesti bayar dulu baru dapat makanannya baru makan kalau restoran-restoran kita aslinya warung-warung kita itu makan dulu habis makan baru bayar nanti tinggal ngaku saja makan apa saja, nasi, tahu tahu berapa, tiga, ngaku tiga jangan makan tiga, ngaku satu begitu jadi Allah halalkan itu istri seks tidak jadi halal apalagi dengan cara memperkosa halalnya cuma satu, akan nikah jadi ini pak jadi kita sudah dapat kemudahan suami istri boleh berhubungan pada malam hari kalau pada siang hari nggak boleh dulu ada seorang sahabat datang menemui Nabi ya Rasul celaka saya kenapa? siang-siang Ramadan begini saya hubungan dengan istri kata Nabi oh, kalau begitu kamu harus bayar denda apa itu ya Rasul kamu puasa 2 bulan berturut-turut 2 bulan ini aja jebol saya bagaimana 2 bulan kalau kamu nggak sanggup kamu kasih makan 60 orang miskin ngasih makan 60 ngasih makan saya sekeluarga aja saya udah susah bagaimana mau ngasih makan 60 ini percakapan didengar oleh seorang sahabat sahabat itu pulang kemudian bawa baliknya bawa bakul besar isinya kurma ya rasul kalau dia nggak sanggup ngasih makan 60 orang miskin nih saya bantuin Tuh ada yang bantu kata Nabi Silahkan kamu bawa tuh Bagikan ke 60 orang Di kampungmu Yang miskin Eh sahabat itu ngomong lagi ya Rasul Mau ngasih siapa lagi Orang di kampung saya Saya yang paling miskin Ya ini orang Nabi sampai Tertawa Hingga Giginya, gigi gerahamnya kelihatan. Nabi sampai tertawa. Udah paling miskin, ngelanggar lagi. Tapi Nabi kan relax, tenang saja, nggak suka marah-marah. Ya sudah, kalau begitu kamu kasih sekeluarga, buat kamu sekeluarga. Itu bijaksana Nabi itu. Baik, jadi ini yang kedua Tidak boleh hubungan suami istri Yang ketiga Orang dulu pak Puasanya itu tidak ada sahur nggak ada sahur Jadi puasa itu lebih berat lagi Bagi orang dulu Karena orang dulu nggak ada sahurnya puasa Sehingga dulu Ada seorang sahabat namanya kois bin sirmah sahabat namanya kois bin sirmah dari golongan ansor ini sahabat kan semalam udah puasa kemarin udah puasa ketika udah berpuasa dia kemarin kan kerja keras waktu berbuka ya katakanlah kalau kayak kita makanan ringan saja Minum dengan sepotong dua potong kue Atau tiga butir kurma Habis itu sholat maghrib Sesudah sholat maghrib Waktunya makan besar Maka dia minta kepada istrinya Menghidangkan Karena belum dihidangkan Dia minta siapkan Oleh istrinya Istrinya menyiapkan makanan Ketika istrinya lagi menyiapkan makanan Dia merebahkan tubuhnya memang dia capek, ngantuk, lelah, dia merebahkan tubuhnya. Eh, ketika merebahkan tubuhnya, nggak lama kemudian, dalam hitungan detik, kalau boleh dibilang dalam hitungan detik, satu dua menit, itu dia tidur pules. Ya, wajar Pak, namanya juga orang capek. Jangankan sampai merebah, Orang sambil duduk aja kayak begini, itu bisa tidur juga, Pak. Ada nggak kawan kita yang tidur nih sekarang? Lagi duduk. Nah, ya, kita maklumi aja, namanya juga capek. Dari Depok berangkat subuh. Dari Bekasi berangkat sebelum subuh. Nah, jadi, sambil duduk juga bisa tidur. Nah... ini kois bin sirmah, tidur, rebah istrinya, udah siap menyiapkan tuh, udah selesai dia panggil suaminya, bang tuh, makan kok gak jawab dipanggil lagi, bang makan tuh, udah siap, kok gak jawab akhirnya istrinya mendatangi eh, dia tidur waduh, celaka engkau nih kalau begini, maksudnya celaca celaka, berabe nih urusan Udah gak boleh makan kalau begini. Udah harus puasa lagi. Dulu begitu pak. Kalau udah tidur udah mulai puasa. Ya sudah dia nggak makan. Besoknya kerja lagi. Khois bin Sirmah besoknya kerja keras. pingsan nggak sanggup. Ini dilaporkan kepada Nabi. Diceritakan kepada Nabi. Nabi. maka ayat yang tadi ini ayat 187 itu diteruskan oleh Allah wa kulu hatta yatabayyana aswadi fajr makan dan minumlah kamu pada malam hari itu silakan sampai jelas mana benang putih mana benang hitam Maksudnya itu kalau malam yang gelap benang putih kan kelihatan tapi kalau benang hitam kelihatan nggak? Ah sampai jelas tuh benang hitam jelas mana benang putih mana benang hitam itulah fajar. Lah kalau dulu sahabat betul-betul tuh untuk memastikan udah subuh apa belum itu pakai benang dia sampai kelihatan benang hitam. Ya kalau benang mah yang hitam sekalipun udah setengah enam, kalau lagi mendung di dalam rumah nggak kelihatan juga tuh benang kan gitu. Maksudnya adalah fajar. Jadi waktu sahur itu batas akhirnya subuh. Batas akhirnya subuh. Cuma orang harus hati-hati. Makanya para ulama mengajarkan imsak. 10 menit sebelum subuh bagusnya udah selesai urusan sahur biar supaya konsentrasinya sudah urusan salat subuh tapi kalau subuh setengah 5 bangun jam 4.20 pas banget tuh 4.20 masih ada sih 10 menit ini bagaimana kalau sahur boleh boleh Cuma gak bisa nasi sepiring mentung. Apalagi sama ikan bakar. Lama kalau makan ikan bakar. Ya sudah, sekedar minum teh, minum kopi, makan kurma, atau makan roti, kue, itu cukup. Itu juga namanya sahur. Itu sahur sudah. Meskipun cuma minum. Cuma nih orang besok cerita waduh semalam gua nggak sahur emang kenapa? gua bangun jam 4.20 akhirnya cuma sekedar minum teh doang segelas roti dua potong ya itu juga udah sahur namanya bilangnya nggak sahur Cuma orang kita mau suka begitu ya pak kalau nggak makan nasi dibilang belum makan saya dari pagi belum makan nih masa tadi makan apa? Tari ketupat doang, spiring. Ketupat. Jadi begitu. Jadi silakan sampai jelas benang putih, benang hitam, yaitu fajar, waktimusyamah Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Waktu malam itu datangnya maghrib. Jadi sempurnakanlah puasa sampai maghrib. wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu lagi iktikaf di masjid. Jadi kalau orang iktikaf di masjid jangan campur sama istrinya. Kecuali yang iktikafnya cuma sebentar doang. Kalau yang iktikafnya 10 hari terakhir full, nah itu dia nggak boleh. makanya dulu Rasulullah dia kan jadi imam, beliau itikaf di sini di tempat imam. tapi kan orang itikaf boleh tidur, boleh istirahat, maka beliau beristirahat di pintu sini. Nah di pintu sini, ini kan rumahnya Nabi yang istrinya Aisyah, maka Rasulullah merebahkan tubuhnya. Aisyah buka pintu. Aisyah buka pintu. Lalu Aisyah meletakkan bantal di balik pintu, sehingga Rasulullah tidur kepala di rumahnya, badan di masjidnya. Nah itu badannya di masjid, palanya di rumah. Aisyah menyisiri rambut. Nabi sambil Nabi tidur di sisi di rambutnya jadi demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya bertakwa, jadi dulu tidak ada sahur, oleh karenanya kata Nabi faslu ma baina siyamina wasiyami ahli ahlil kitab aklatus sahar yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur nah begitu baik ini yang kita bahas pada siang ini mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya yang akan kita mulai insyaallah pada hari senin yang akan datang mungkin ada pertanyaan saya persilahkan Asik nih gak ada yang nanya Udah jelas Baik Terakhir meskipun kita tadi Boleh sahur Tapi Seandainya orang Bangunnya Subuh Udah nggak sempet lagi sahur Dia tetap berpuasa Karena sahur itu tidak wajib sangat ditekankan kita untuk sahur. Anak-anak kita kadang malas bangun untuk sahur, susah dibangunkan sahur. Sebelum tidur jam 11. dia makan yang kenyang. Habis itu dia bilang sama emaknya, "Mak, saya nggak usah dibangunin sahur." "Kenapa? Udah udah sahur barusan." udah sahur jadi nggak usah dibangunin lagi ya itu mah bukan sahur namanya apa itu ya, orang Betawi bilang itu memindo uh, kalau siang mindonya itu asar makan lagi dia waktu asar kalau bulan puasa itu jam 10 jam 11 makan lagi uh, itu namanya mindo makan Nah bukan itu yang maksud dengan sahur, sahur itu tidur, bangun sepertiga malam, akhir, sholat tahajud, kemudian katakanlah jam 4, jam 4.15, subuh setengah lima, setengah lima lewat sepuluh, katakanlah 4.15 sahur, gitu. Sebentar aja kan makan sahur itu. Itu namanya sahur Itulah keberkahannya dari puasa Apabila kita makan sahur Baik Insya Allah Kita sambung pada kesempatan lain Selamat menunaikan ibadah puasa Menunaikan ibadah Ramadan Sehingga kita dapat mengokohkan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين سبحان الله ربنا